Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita pagi di si hari ini Sabtu 6 Oktober 2018 dibacakan Ardiansyah Warga Aceh demo di KPK minta usut izin tambang nagan raya Oknum PNS di BPN Aceh dan mahasiswi ditangkap polisi saat kirim ganja ke Jakarta Ambulan bawa pasien terbenam di jalan berlumpur Če juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom ki FM. Berita pagi ini juga bisa Britaniji, ki je v Britaniji, ki je v Radio ki 94,4 FM Britaniji, ki je v Britaniji, ki je v Britaniji, ki je v Britaniji, ki je v Darlun seorang senator asal Aceh, Fahru Razzi, bersama puluhan aktivis mahasiswa menggelar demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI Kuningan, Jakarta, Cuma kemarin. Mereka menuntut KPK segera mengusut izin tambang emas di Kabupaten Nagan Raya yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Tirjen Minerba. Fahru Razzi dalam orasinya mengatakan pihaknya siap mendukung KPK mengusut mafia tambang dan pejabat terlibat. Rahul Razi meminta mahasiswa dan masyarakat Aceh bersatu dan bergerak melawan. Ia juga mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Menteri SDM dan Dirjen Minerba dan meminta KPK RI memproses izin tambang tersebut. Menurutnya izin tambang emas itu berada di area pegunungan lain atau APL seluas 2.779 hektar dan hutan lindung 4.709 hektar Lokasi pertambangan emas PT. EMM berada di dua kecamatan, yaitu Betung Atuh, Banggalang, Nagen Raya, dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Orator lainnya, Munawar Halil, juga mengingatkan agar KPK segera mengusut izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Emas Mineral Murni atau EMM yang dikeluarkan 9 Juli 2018 dengan luas area konsensi 10.000 hektar Udarlun Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh meringkus dua wanita karena berupaya mengirim 2,7 kg ganja tujuan Jakarta. Tersangka masing-masing nuri 54 tahun, PNS di BPN Provinsi Aceh, dan Hus 20 tahun yang merupakan mahasiswi di sebuah perguruan tinggi. Mereka diciduk polisi kamis yang kemarin. Kasatres narkoba Polres Tabanda Aceh AKP Budina Suhawaru menyebutkan terungkapnya pengiriman narkoba dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang ini berkat laporan masyarakat. Usai mendapatkan laporan, tim saat narkoba menangkap tersangka Nuri di sebuah jasa pengiriman di Jalan Ti Mumlungba, Banda Aceh. Saat dilakukan penangkapan, tersangka Nuri sedang mengirim barang bukti berupa ganja ke pria berinisial S yang beralamat di Jakarta. Dari hasil pengembangan, tersangka mengaku mendapat barang bukti ganja tersebut dari seorang mahasiswi berinisial hus. Tak ingin buang waktu, petugas mengejar keberadaan tersangka hus dan menangkapnya di sebuah warung di belakang kantor BPN AC. Kepada polisi, kedua tersangka mengakui sudah tujuh kali mengirimkan barang milik S dengan menggunakan jasa pengiriman. Jasa pengiriman yang digunakan yakni kantor pos Darussalam dan Simpang Mesra serta jasa pengiriman LTH. Tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres. Polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut. Sudarlun sebuah ambulan yang membawa pasien sesak napas terbenam di jalan rusak dan berlumpur pada tanjakan Bukit Kekening, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur kemarin. Warga harus bergotong-royong membebaskan mobil dari perangkap jalan rusak layaknya di negeri tidak bertuan itu. Menurut informasi ambulan yang sudah tampak tua ini harus menyerah di Kubangan Lumpur ketika sedang merujuk pasien dari Puskesmas Simpang Jernih ke RSUD Acetamiang. Pasien yang sesak napas dirujuk bernama Samin, 71 tahun, warga Gampung Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala Puskesmas Simpang Jernih Maimuna mengatakan ambulans tidak sanggup menanjaki bukit ke Kening karena selain bukit tinggi, jalannya juga parah. Jalannya masih berupa tanah, becek dan berlumpur. Selain itu ambulan juga sudah tua. Ambulan berhasil melanjutkan perjalanan ke RSUD Aceh Tamiang setelah warga bergotong royong membebaskan ambulan tua tersebut dari jebakan lumpur. Menurut Maimunah, Samin dirujuk ke RSUD Aceh karena tidak sanggup ditangani di puskesmas. Kini kondisi Samin sudah mulai membaik setelah ditangani pihak RSUD Aceh Tamiang. Dalam tim opsional Satreskrim Polres Loksemawe berhasil menangkap tiga tersangka penjamret di lokasi terpisah Jumat ini hari kemarin. Penangkapan penjamret sempat diwarnai letusan senjata api ke udara karena tersangka berusaha melarikan diri. Kasatreskrim Polres Loksemawe Ibtur Rizky Adrian mengatakan ketiga tersangka masih berusia muda, bahkan ada yang masih di bawah umur. Tersangka pertama MA 22 tahun asal Muara II ditangkap di kawasan kandang. Polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara. Karena MA berusaha melarikan diri namun berkat kesigapan personel ia berhasil ditangkap. Setelah menangkap MA, polisi melakukan pengembangan sehingga kembali menangkap dua tersangka, satu di antaranya masih di bawah umur berusia 16 tahun, sedangkan satu lagi berinisial ZU 18 tahun asal belangangat Loks Mame. Dari pemeriksaan awal, MA diduga baru sekali beraksi di kawasan Waduk Kota sedangkan ZU dan anak bawah umur tersebut diduga sudah dua kali melakukan pencabretan Anda sedang mendengarkan berita utama serrang di sudahlupangglima Kodamiskandar muda Maejen TNI Teguh Arif Indrat Moko memastikan prajuritnya tetap netral dalam melakukan pengamanan pemilihan legislatif dan pemilu presiden 2019. Komitmen itu merupakan perintah langsung dari Panglima TNI Marskal TNI Adi Cahyanto. Demikian disampaikan Pangdam Iskandar Muda Teguh Arif Indrat Moko seusai upacara peringatan HUD ke-73 TNI di Pelabuhan CT3 Sabang, Jumat kemarin. Teguh menegaskan bukti kenetralan TNI adalah tidak berpihak kemanapun meski saat ini timbul gejolak dari kanan dan kiri. Teguh menyatakan TNI hanya berpihak kepada masyarakat dan bangsa bukan kepentingan politik. Pada upacara HUTNI kemarin, Teguh juga membacakan amanah tertulis Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto di hadapan seluruh prajurit. Di antaranya menyatakan TNI turut terlibat dalam melakukan pengamanan pemilu dan pilpres. Karena itu, Panglima meminta semua prajurit untuk berkomitmen menjaga netralitas. Teguh menambahkan kesuksesan pengamanan pilkada 2017 dan 2018 harus menjadi batu pijakan dalam pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilpres mendatang. Sebab salah satu kunci keberhasilan menjaga keamanan karena TKTNI terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi benteng bagi keutuhan NKRI. Jarlun pria bernama Zakim, 40 tahun yang berprofesi sebagai sopir truk tangki air di PT Lembah Alas ditemukan menjadi mayat, di Sungai Gunyak dekat kawasan PT PNP di Kecamatan Blang Geceren, Kabupaten Gayulus, Jumat kemarin pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena ditemukan sejumlah kejanggalan. Zaki asal Pangkalan Susu, Sumatera Utara, selama ini tinggal bersama istrinya menyewa rumah di Raklunung, Blang Geceren, Gayulus. Mayat korban pertama kali ditemukan seorang sopir truk di sungai dalam kondisi tergeletak, lalu dilaporkan ke petugas kepolisian pos PTpnP Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD Blank Kejeren untuk dilakukan visum. Informasi yang diperoleh sebelum ditemukan menjadi mayat Zaki dalam beberapa hari terakhir ini ditugaskan di lokasi pengerjaan proyek Blank Kejeren Kuta Panjang. Anehnya mobil tangki air yang biasa dioperasikan dan digunakan korban ditinggalkan di Simpang SMP Negeri 2 Kuta Panjang. Zaki diduga korban pembunuhan karena di bagian wajahnya ditemukan beberapa luka bekas pukulan benda tumpul. Kapolres Gayulus AKBP Eka Surahman mengatakan jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarganya untuk dikebumikan. Meski ada dugaan korban Teos dibunuh, penyebab kematian korban dan motifnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.